Assalamualaikum Sidaron Berita Malam Edisi Hari Ini Selasa 2 Juli 2019 Dibacakan Ardian Syah Pemuda Diduga Maling Tidak Sadarkan Diri masa Di Amuk Massa Di Lamgugup Tim Gabungan Hentikan Aktivitas Galian Cilegal Di Aceh Jaya. Terminal Mobil Barang Sigli Crab Dijadikan Tempat Maksiat Betul Juga Sajian Berita Menarik Lainnya Yang Pelajari Rangkum Tim Newsroom Serambi FM berita malam ini juga bisa and dengar di Radio Lawersum dan 4, Maja Tenggara, Radio City 94, FM Bomawe dan Radio Amanda 104 FM Takengon Inilah berita dan laporan lengkapnya dari misrum Seram B FM Sudarlu seorang pemuda yang belum diketahui identitasnya babak blur blurr diamuk masa karena dituduh maling bahkan korban hingga tidak sadarkan diri. Pria ini dihajar saat berniat ingin mencuri di salah satu gudang penyimpanan milik warga di kawasan Lam Gugup, Kecamatan Kuala, Banda Aceh. Kapolsek Kuala KP Edisaputra menyebut peristiwa terjadi saat pria ini ketahuan masuk ke dalam gudang. Ia masuk ke dalam gudang kayu dengan cara mencongkel dinding. Pemilik gudang kaget saat melihat gudang penyimpanan miliknya terbuka. Saat dicek ke dalam gudang ternyata ada seorang pria sehingga si pemilik langsung berteriak maling. Warga yang berdatangan ke lokasi segera mengejar tersangka yang melarikan diri. Tersangka akhirnya berhasil ditangkap oleh warga dan langsung melayangkan pukulan. Sehingga tersangka mengalami luka serius di bagian wajah akibat terkena benda tumpul. Beruntung pihak kepolisian cepat datang ke lokasi dan kejadian serta menghentikan warga yang main hakim sendiri. Pria yang belum diketahui identitasnya ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinal Abidin untuk mendapatkan perawatan. Saat ini pria tersebut belum sadarkan diri, karena menurut keterangan dokter ada pendarahan di kepala korban. Polisi kesulitan menghubungi keluarganya karena yang bersangkutan tidak mengantongi identitas. Darlun Tim Gabungan Terpadu terdiri dari personil Polres, Sarpol PP, BPKK dan DPMP TSP Acejaya melakukan inspeksi mendadak ke lokasi Galian C di area Gunung Kuali. Desa Luk Gelumpang, Kecamatan Setia Bakti, Senin kemarin. Bahkan petugas menghentikan paksa aktivitas galian C di wilayah itu karena pemiliknya tidak bisa menunjukkan dokumen izin galian. Pol PP dan WHA C. Jaya Supriyadi mengatakan tindakan penutupan paksa galian C dilakukan hanya sebatas penghentian aktivitas tambang karena pemiliknya tidak bisa menunjukkan dokumen surat izin. Di lokasi yang telah dibuka galiansi ilegal seluas 10 hektar ini juga termasuk dalam kawasan yang dilarang buka tambang galian. Pasalnya di area ini terdapat sumber air bersih yang disalurkan ke masyarakat. Sementara itu pengelola galiansi Samsul mengaku baru satu bulan membuka lokasi. Menurutnya lokasi ini bukan kawasan yang dilarang aktivitas tambang, ia juga mengaku baru 100 mobil yang diangkut batu gajah dalam waktu satu bulan sejak aktivitas dimulai. Dari pantauan di lokasi ada 5 unit alat berat yang sedang melakukan aktivitas yang terdiri dari 4 unit eskavator dan 1 unit bulldozer. Selain itu, tim gabungan terpadu juga memasang pamplet bertuliskan pertambangan tanpa izin di lokasi kalian. Jika pengelola tidak mengindahkan larangan ini, maka sanksi pidananya berupa denda 10 miliar atau hukuman kurungan paling lama 10 tahun penjara. Sudarlun personil Satpol PP dan wilayatul Hisbah mendapati adanya aktivitas melanggar syariat di terminal mobil barang Sigli, Kabupaten Pidi. Dalam patroli rutin, selama ini petugas kerap memergoki adanya sekelompok orang yang menggelar lapak judi, khususnya di malam hari. Kak Satpol PP dan WHP di Skandar Abbas mengatakan saat petugas melakukan razia di terminal mobil barang Sigli pada malam hari, diduga banyak orang yang berbuat maksiat memilih kabur agar tidak diamankan petugas. Selain dijadikan tempat mesum, ada sekelompok orang yang menggelar lapak judi. Iskandar menduga bahwa kondisi terminal yang gelap menjadi salah satu faktor tempat ini dijadikan ladang maksiat. Terminal Mobar tersebut juga berjalan tanpa pengawasan instansi terkait. Selain masalah maksiat, petugas juga mendapati sejumlah orang asing menempati toko di kompleks terminal terpadu kota Sigli. Beberapa pintu toko kini dihuni oleh orang-orang yang tidak berhak. Karena itu perlu perhatian dari SKPK terkait. Dalun stok beras di gudang Bulog divisi Regional Kota Loksmawe tersisa 7.000 ton lagi. Beras yang tersisa dan disimpan di gudang kawasan Belang Mangat Loksmawe ini diperkirakan mencukupi hingga menjelang akhir 2019 mendatang. Kepala Bulog Subdivisi Regional Loksmawe, Armia Darsah, mengatakan penyaluran bantuan sosial beras sejahtera sudah berakhir pada 2019 lalu untuk wilayah kerja Bulog Loksmawe, yakni Biren, Loksmawe, dan Aceh Utara. Saat ini stok beras di Bulog Loksmawe tersisa 7.000 ton. Sisa tersebut dialihkan ke program bantuan Panganon tunai Armia menyebut, Untuk penyerapan gabah petani sendiri, Bulog Loksmawe tetap melakukan pembelian apabila harga di pasaran sesuai pembelian pemerintah. Sementara itu, seorang pedagang beras di Pasar Impres Loksmawe, Rahmat, mengaku saat ini harga beras masih stabil. Harga beras jenis super masih bertahan di Rp170.000 persa isi 50 kg dan Rp155.000 persa untuk jenis premium. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, FM. Serambi FM. Berlun Komisi Independen Pemilihan KIPI Dijaya belum dapat memastikan jadwal penetapan calon legislatif terpilih anggota DPR PIDI Jaya periode 2019-2024. Karena ada partai peserta pemilu yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi sehingga harus menunggu putusan MK. Ketua KIPI Dijaya Iskandar mengatakan sesuai jadwal penetapan calon terpilih seharusnya dilakukan 1 hingga 4 Juli 2019 Namun disebabkan sengketa pilek DPRK yang digugat Partai Bulan Bintang Pilih Jaya, sehingga jadwal penetapan terpilih di Pilih Jaya belum dijadwalkan. Iskandar mengatakan jika MK memutuskan menerima gugatan PBB, maka pihaknya menjalankan putusan tersebut sebelum melakukan penetapan. Jika gugatan ditolak, selang tiga hari dari putusan itu baru dapat dilakukan penetapan caleg terpilih. Iskandar belum mendapat informasi kapan putusan gugatan akan dibacakan Hakim MK. Namun sesuai jadwal, semua gugatan di MK tuntas pada 9 Agustus 2019. Sudarlun Masyarakat Desa Matai, Kecamatan Sampoinit, Aceh Jaya berbondong-bondong beralih profesi dari tanaman padi ke tanaman jagung jenis hebrida di sawah milik mereka. Bahkan usaha para petani jagung ini dibantu dana desa Gampung untuk menunjang kebutuhan seperti membeli bibit jagung pioner, garap tanah, dan obat pembas mihama lain. Rasmaidi, 27 tahun, gesik desa Matai, membenarkan jika warga desanya saat ini beralih menanam jagung yang sebelumnya rutin menanam padi ceherang. Tanaman jagung ini dilakukan petani di waktu senggang menjelang memasuki musim tanam padi. Menurut Rasmiadi, petani memilih tanam jagung hibrida selain keuntungannya lebih besar dibanding menanam padi ceherang juga tidak butuh lama untuk menunggu masa panen. Selain itu dengan adanya bantuan dari desa untuk tanaman jagung hibrida membuat warga semakin bersemangat menggarap tanah sawah pasca panen tahunan. Rasmiadi menambahkan total sawah yang dijadikan areal tanaman jagung saat ini 25 hektar yang dikelola 55 kepala keluarga. Untuk mendukung tanaman jagung hibrida tahun ini turut dikucurkan uang yang bersumber dari desa sebesar 115 juta dengan status pinjam pakai uang itu akan dikembalikan ke desa setelah masyarakat memanen jagung dari nyerum serram Tanjung permain sekian berita malam medisi Selasan 2 Juli 2019 berita pagi seram Bfm bisa dengarkan kembali pukul 700 Wak Indonesia Barat berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.srambfm.com juga Twitterram Bfm Sudar